jujurlah kepada Allah, jadi jujurlah kepadaku itu ku di situ Allah ya, bukan ku seperti di lagu. Jadi jujurlah kepada Allah. Cara jujur kepada Allah kita harus tanya, yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau ada pasti Allah kasih keajaiban. Contoh Zakaria, Zakaria tuh doa kan panjang kan, lama banget ya berdoa dari sejak beliau muda sampai beliau tua. Tapi coba perhatikan kalimat doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua. Ada dua kalimat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Kalau di surat Ali Imran, Zakaria berdoa, "Hunnalika da'a Zakaria, Rabbah, qala Rabbi habli min ladaka dzurriyyatan thayyibah, Allah di surat Maryam. Wainni khiftu al-mawaliy min waraii, wa kana imraati 'aqira. Fahbli min ladduk waliyah, yarithuni wa yarithu min aliyakub. Waj'alhu Rabbi raziyyah. Apa rahasia di antara dua kalimat ini? Kenapa Nabi Zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan? bukan tidak, belum. Kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan? Langsung Allah bilang Fanadathul malaika. Kalau di surat Maryam, ya Zakaria langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di doa di dua doa ini, Nabi, Nabi Zakaria udah mulai Mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh ini anak soleha banget Dicinta banget sama Allah Sampai segitu-segitunya Allah memperlakukan Anak kecil ini Anak SD Duduk di sebuah ruangan kecil Mihrab namanya Terus lapar Allah yang ngasih makan Dia belum berdoa Dia lapar doang Allah langsung datangkan makanan Dan yang bawa makanan apa? Bukan gosen Malaikat Dibawa gosen aja bikin kitanya nyaman kan ya Ah malesah keluar Udah aja gosen kan murah ya Tinggal klik kalau misalnya nggak ada apa namanya nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya mudah banget 10 menit datang gitu ini lebih dahsyat daripada gozain malaikat yang datang dan makanannya masih hangat terjamin nggak ada sama sekali penyakit di dalamnya dibawa oleh malaikat dihidangkan depan Maryam malaikat balik nabi Zakaria masuk uh, kata nabi Zakaria ya Maryam anak laki hadha. kamu dapat dari mana makanan ini kan uh, paman belum kirim kan ini baru paman bawa kata Maryam huwa minaindillah Allah yang kirim anak SD ngomong gitu. Ada enggak anak SD sekarang? Dek, dapat dari mana? Allah yang kirim, Om. <Syukur> Wah, itu salehah banget kan? Tingkat dakwah tuh luar biasa. Allah yang, Allah yang kirim. Ya memang enggak ada lagi. Emang adanya cuma di zaman itu. Maryam sampai bilang dari Allah, Paman, Allah yang kirim dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim sampai ceramahin Zakaria. Inna Allah yarzuqu ma hisab. Allah itu paman, kalau ngasih rezeki itu enggak bisa dihitung-hitung loh. Bin haysul Oh ya ya, jadi Zakaria dapat ta'lim dari Maryam. Cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya. Ya Maryam anna laki hadza, kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim. Allah itu memberi rezeki kepada hambanya dan Allah kalau udah ngasih rezeki enggak bisa ditebak-tebak dari mana caranya. Itu kata-kata Mar, Mariam kagum Zakaria. Duh pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah sesoleha ini. Soleh. Baru Hunalika. Saat itu juga di sana Zakaria berdoa. Rabbi, habli Kayak gitu ya Allah. Saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat. Katakan ke Zakaria dia akan punya anak. Persis kayak Mariam. Tapi namanya. Uh, tapi uh, jenis kelaminnya laki-laki. Namanya Yahya. Kalau di surat, Mariam, di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa ini khif tul mawali, mewaroi, waknatim roati akhiroh. Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan? Kalau saya nggak punya anak, itu intinya. Jadi, pengen punya anak bukan sekadar pengen lucu-lucuan, pengen ada kurata ayun, Penyejuk hati apa, pengen bangga-banggaan anak saya seljana anak saya apa segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang meneruskan dakwah beliau dan ada hubungannya dengan Allah kan? Berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa inni khiftul mawali wa kanat imraati aakira fa habli min ladka bukan walada, bukan waliyan. Apa beda wala dan dengan waliyan? Waladan cuma anak, waliyan penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di Masjidil Aqsa. Uh, yarisu ni tu ada lagi kalimat penjelasnya. Wa yarisu ni wajari sumin Ali Akub wajalhu Robi rodiyah yang mewarisi perjuangan aku, mewarisi perjuangan dari keturunan Yakub dengan keturunan yang luar biasa orang-orang soleh semua. Maka jadikan dia anak yang kau ridha ya Allah Langsung Allah ketika dengar kalimat ini Ya Zakaria Langsung dipanggil sama Allah Itu cara kalau kita Pengen dapat kejutan dari Allah Libatkan Allah dengan niat Caranya coba cari apa hubungannya Antara maunya kita dengan Allah Antara projek kita dengan Allah Antara usaha kita dengan Allah Antara permintaan kita Life goals kita dengan Allah Kalau tidak ada hubungannya kita disuruh jalan sendiri tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita. Ya, Zakaria, Insya Allah panggil. Inna nubashiru bighulam Bahagialah wahai Zakaria, berbahagialah kamu akan punya anak. Ismuhu yahya, Lam najalallahu min qablu samia. Wa ataynahu al-hukma sabiyyan wa hananan min ladunnā wa zakātan wa kānat taqiyyan wa birran biwālidayhi wa lam yakun jabbāran naṣiyyan wa as-salāmu 'alayhi yawma wīlādihi specific luar biasa nih dikasih dengan spesifik yang yang istimewa Bukan cuma ini anak laki-laki yang kamu minta Enggak, Allah langsung kasih tahu anak itu kayak gimana Anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga Anaknya gak pernah emosion, emosian Gak pernah emosian Anaknya gak pernah baperan, gak pernah durhaka Gak gini-gini gini Baik banget Kalau di surat um, Al-Imran Dia uh, Siddikan uh, Hasuran wa nabiyyan Musaddikan wa hasuran wa nabiyyan Anak yang Meneruskan perjuangan dakwah. Anak yang hasur, menjaga kehormatan. Anak yang nabiyan, menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Zakaria mengaitkan keinginannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya satu keinginan, punya satu bahkan mungkin bukan hope, tapi wish, sesuatu yang kadang-kadang kayak gak kebayang kita bisa gak sih? Gak masalah, make a wish. Kita bikin sebuah harapan yang menurut kita mungkin gak susah diwujudkan. Tapi ketika sebuah harapan yang kita anggap sesuatu yang gak mungkin. Dilibatkannya kepada Allah. Apa sih yang gak mungkin buat Allah? Apa sih yang sulit buat Allah? Bukankah semuanya itu ada dalam pengaturan Allah? Biadihil mulk. Arti biadihil mulk. Semuanya itu dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah. Allah mau diapain? Caranya di sini. Pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Akhirnya, para sahabat yang berhijrah Dalam konteks sijrah Berhijrah meniatkan karena Allah Contohnya, misalnya ada yang berhijrah Seorang diri, seperti Suhaib Ar-Rumi, banyak sahabat yang berhijrah seorang diri Beda sama Umar ya Kalau Umar kan hijrahnya posting ya Sebelum hijrah, posting dulu Captionnya, eh hey, ahli Mekah Eh hey, orang-orang Mekah Dia dia mention satu persatu At Abu Jahal At Abu Sufyan Satu-satu di, di mention sama Umar Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah, ya Ahli Makkah, ya makshara Quraisy, ya abah Jahal, ya abus ya abah Sufyan, ya, ya ya banyak banget, ya itu kan et ya bahasa Arabnya, iya bahasa Instagramnya et. Setelah dimention satu-satu dia bilang apa? Faklamu an muhajir. Ketahuilah kalian, gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh, gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold, saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda Anaknya jadi yatim Tunggu saya di balik bukit itu Ditunjukin apa Sherlock bukit mana yang disuruh tungguin Saking spesifiknya Umar bin Khotab Gak ada yang berani nungguin Umar Tapi pertanyaan saya Ini mungkin pertanyaan penasaran Kenapa Nabi gak hijrah bareng Umar aja Kalau kayak gitu Kan hijrah bareng Umar aman banget kan ya Kata Umar eh hey, Mekah, Gue mau hijrah bareng Rasulullah Ada yang berani nungguin gak Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim? Tunggu kami, saya dan Rasulullah di belakang bukit. Kan aman tuh hijrahnya. Kenapa Nabi enggak hijrah bareng Umar aja sih biar gampang, enggak ada adegan suraqah, enggak ada adegan sembunyi dalam gua sur, gak ada adegan e, apa diikat talinya oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kan enggak ada adegan-adegan yang sulit. Enggak ada ada adegan Ali harus tidur di tempat, tidurnya Nabi. Kenapa hijrahnya dikawal sama Umar bareng dengan Hamzah, dua petarung Mekah yang disegani, enggak ada yang berani sama dua orang ini nih. Di depan Umar, di belakang Hamzah Siapa yang berani mencegat sebuah Karavan e, manusia Yang di depannya Umar, di belakangnya Hamzah Tidak ada yang berani Buktinya pas di Mekah mereka lagi demo Kan mereka pernah demo di Mekah Awal-awal Umar masuk Islam dengan Hamzah kan demo kan Langsung demonya apa? Demonya dengan keluar dan mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Keliling Ka'bah eh, Ka Demo, ramai-ramai Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah, kata Abu Jahal Kalau orang yang seperti ini Kalau demo seperti ini, gak ada yang berani mendekat Di depannya Umar, di belakangnya Ham Hamzah Kalau gak, bakalan habis tuh Kenapa Nabi gak hijrah dengan cara kayak gitu aja Kenapa hijrahnya pakai orang yang paling lemah fisiknya Paling lemah kaumnya Paling miskin hartanya Abu Bakar itu orang kaya tapi udah jatuh miskin waktu itu Ini artinya Allah pengen Ngajarin kita tentang hijrah. Biar Allah jangan terlibat. Bukan Umar. Bukan Utsman yang kaya. Bukan Hamzah. Bukan siapapun. Makanya yang ngebantu Nabi dalam hijrah itu Allah langsung. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Bukan inna Umar ma'ana. Inna Hamzah ma'ana. Inna Utsman ma'ana. Inna Qawmana ma'ana. Bukan. di situ Allah ngajarin. Kepada kita lewat adegan Rasul. Hijrah. Kalau kita melibatkan Allah. Hijrah kita lebih aman daripada melebatkan manusia. Seandainya mau dengan logika kita, pasti Nabi akan hijrahnya bareng Umar. Umar tunggu dong, hijrahnya bareng. Kalau Nabi mengajarkan itu, berarti kita tidak dapat pelajaran hikmah, tauhid, akidah, iman, eh, apa hadis ini dari hijrah Rasul. Nabi malah bilang, kalian hijrah duluan masing-masing. Umar hijrah, yang lain pada hijrah. Utsman malah udah duluan, walaupun kemudian balik, balik lagi. Duluan ke Habasyah. Akhirnya Nabi memilih awqah kara asidik. Ya ababak, nanti tengah malam masih pakai ikhtiar tengah malam. Kenapa nggak siang bolong? Kalau siang bolong konyol namanya. Tapi kan Nabi nggak akan dibunuh. Kalau Nabi nggak akan dibunuh. Tapi kalau kita niru Nabi kita akan dibunuh. Jadi Nabi tidak mencontohkan sesuatu yang nggak bisa ditiru. Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya. Kalau beliau gampang, beliau punya mukjizat. Kalau Nabi mau, Nabi Musa itu membelah laut. Nabi Muhammad lebih dahsyat, membelah bulan. Lebih dahsyat daripada Musa Musa belah laut Muhammad membelah bulan Sulaiman menguasai jin Muhammad mengislamkan jin Sulaiman jin dikuasai Tapi tidak masuk agama, apa, agama hanif Ketika Sulaiman wafat Jin kufur lah gitu kan Tapi Muhammad mengislamkan jin Lebih dahsyat Semua mujizat para nabi Terkumpul kepada Rasulullah SAW jadi kalau Nabi mau gak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Guathur. Malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa gak terang-terangan aja kayak Umar. Karena kalau Nabi melakukan itu lalu kita meniru kita akan mati konyol. Karena kita gak punya mukjizat, Sehingga Nabi meniru mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru. Sebagai manusia biasa. Beliau gak egois, Gue kan punya mujizat ngapain sih, Gentar-gentar takut-takut amat, Udah biasa aja kali, Ntar Allah juga pasti nolong, Gak mungkin Allah membiarkan nabinya, Dicelakai oleh musuh-musuhnya, Ya tapi umatnya, Sehingga nabi contohkan, Kalau saya contohkan ke gini, Kasian umat saya nanti gak bisa niru, Kalau mereka tiru yang ini, Habis mereka, Sehingga saya contohkan sesuatu yang, Kalau mereka tiru mereka aman, Caranya bersetata gila, Caranya pakai taktik, Caranya bersiasat, Dan seterusnya, Dan seterusnya, Dipilih Abu Bakar, tapi kalau pakai Umar, gak ada pelajaran uh, apa akidah. Makanya Nabi memberi banyak pelajaran dalam hijrah. Hijrah dengan Abu Bakar. Ketika ada masalah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah. Kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka, itu kan gua, bukan gua lebih tepatnya. Kayak lubang gitu, Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Orang-orang pembunuh bayaran, para hunters, dan di antara mereka itu ada legend, yaitu serokoh. Paling legend lah dalam membaca jejak, dia tuh udah terkenal banget. Enggak mungkin lolos dari itu susah banget. Dia bisa ngelihat jejak ontah, udah berapa lama hangat atau udah dingin, ini udah udah kering atau tidak bekas kakinya ontah. Terus di atas ontah itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal, sampai tahu sedetail itu Surakarta. Mereka membaca jejak, kemana arah mereka ketahuan lah. Paham Nabi itu udah pakai banyak strategi Caranya Nabi lewat Terus lewat anaknya Abu Bakar Dengan pembantunya Abu Bakar Untuk nutupin jejak Nabi pakai ternak-ternak Ketahuan juga tetap Namanya juga Surakoh Udah berdiri depan gua Surakoh and the gang Nabi di dalam sembunyi Apakah Nabi takut? Sama sekali tidak Nabi waktu itu sama sekali tidak bersembunyi karena takut Lagi ngajarin kita cara sembunyi Kalau Nabi mau Nabi tinggal keluar Eh ada apaan sih? Bisa gampang buat Nabi lo mau gue doain kan nggak berani Nabi belum angkat tangan udah pada stroke semuanya tuh kalau Nabi mau kan tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman jadi adegan si Roh adalah pelajaran buat kita bukan apa yang Nabi rasakan Nabi nggak takut sama sekali sekelas Nabi nggak mungkin takut lah sang pemberani banget tapi Nabi pengen ngajarin kita semuanya di dalam Abu oh Bakar resah bingung di mana nih kalau mereka ngelihat ke atas ke bawah mereka udah ngelihat ke atas bukit nggak ada ngelihat ke kanan nggak ada ngelihat ke kiri nggak ada ngelihat ke belakang nggak ada Cuman satu lagi yang nggak dilihat ke bawah Allah tahan pandangan mereka untuk melihat ke bawah Ini cara Allah nolong mereka Walaupun sebagian ulama bilang Ada sarang laba-laba dan merpati Tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak Ini masih perdebatan lah ya Allah alam. Yang jelas Yang pasti diantara mereka sepakat Allah memalingkan mata mereka dari melihat ke bawah Sehingga Abu Bakar bilang Ya Rasulullah Kalau mereka melihat kita ke bawah pasti ketahuan Terus kita gimana melawan mereka Kita gak bawa senjata berdua pula Mereka ada lebih dari 20 orang Dan semuanya itu petarung Nabi mengatakan, Ya Abu Bakar, Mazanu kabisnain. Ya Abu Bakar, kenapa kamu fikir kita cuma berdua? Ini melibatkan Allah. Nih, ni, ni. Kenapa kamu fikir kita cuma berdua, Abu Bakar? In Allahu salisuhumak Allah yang ketiga. Jadi kalau kita berdua, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau kita bertiga, lah tahzan. Inna maana. Enggak usah khawatir, Abu Bakar. Allah bersama kita. Abu Bakar orang soleh. Dikituin, ya langsung tenang. Kalau Abu Bakar bilang tapi pasti ketahuan tuh. Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah maka Allah tergantung prasangka hambanya. Berhubung Abu Bakar ini as-siddiq orang yang selalu membenarkan, nggak pernah protes, nggak pernah membantah. Maka ketika Nabi bilang lah Tahzanin Allahu maana, Abu Bakar langsung tenang. Rasul, oh ya Inallahu maana, Inallahu maana, ya udah tenang aja. Mau tidur dulu Rasul, <laughs> santai. Mereka akhirnya nggak ngeliat ke bawah udah pergi aja udah pergi tinggal berdua besok keluar melanjutin perjalanan eh diketahuan lagi sama Surahka karena mereka nggak mau nyerah dua hari mereka tungguin nggak mungkin Muhammad pergi karena aku udah baca beberapa apa tempat jalan keluar dari Mekah itu nggak ada jejak mereka pasti mereka ada di sini Surahka punya feeling instingnya tuh bagus belum keluar Muhammad belum keluar dia cari siang malam eh ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah dari uh, dari kejauhan Surahka ngelihat Pas suraka ngelihat apa dikejar oleh suraka kan nabi udah bilang innallaha maana Allah bersama kita biar Allah aja yang beresin suraka enggak usah kita kita jalan aja santai bakar jalan enggak usah dipercepat langkahnya sampai nabi bahkan enggak mempercepat langkahnya loh dikejar sama suraka dengan ontanya yang cepat nabi santai aja kenapa biar Allah aja yang beresin dia ternyata Allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin kalau kita punya teman yang tangguh kayak Umar Umar bunuh suraka gitu kan Umar pasti akan ngeluarin pedang kalau Allah tidak membunuh Surahokh, -tidak, tidak menaklukkan fisik Surahokh, tapi menaklukkan hati Surahokh. Gitu yang paling indah. Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita. Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita. Namanya apa? Minhaj Sulayh Tasit yang tidak terduga-duga, -du Tiba-tiba Surahokh. Ontanya ngambak enggak mau jalan tiba-tiba kayak habis bensin gitu loh. Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih? Onta Suraka tiba-tiba mogok padahal itu onta bagus banget loh. 4000 cc kali ya, cepet banget ya. kenapa? Mogok. Onta bagus baru juga malah stnk juga apa BPKB-nya juga belum jadi gitu. Kok udah mau mo mogok? Heran Suraka. Akhirnya Suraka turun, jalan pas dekat dengan Nabi. Nabi bilang, "Ya Suraka, ma bika ya Suraka? Kamu kenapa sih Suraka gini-gini amat sama saya?" kata Nabi surah kok gak enak gitu, Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya, kalau Nabi udah menatap orang lagi, aduh kegeeran ini, <SILENCIO> Nabi itu keren banget loh bukan dalam arti negatif ya, dalam arti gak enak orang segan sama Nabi itu segan banget kalau ngeliat wajah Nabi langsung yang marah gak jadi marah, saking uh, sempurnanya, akhlak Nabi Alaihi Wasallam. jadi kalau Yusuf sempurna fisiknya Nabi sempurna akhlaknya Yusuf mempesona fisiknya, Nabi mempesona akhlaknya jadi kalau ada cewek ke Yusuf, kelopok-kelopok, ke Nabi, kelopok-kelopoknya jadi uh, apa, masuk Islam. Siapa? Sofia. Jadi kalau di zaman Yusuf, ada istri Al-Aziz, kelopok-kelopok sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa. Kalau Nabi, kelopok-kelopok bukan digoda buat dosa, jadi taat. Itu kan keren banget ya. Gara-gara dekat sama Nabi yang tadi benci banget, kata Sofia, tidak ada orang yang lebih saya benci di muka bumi daripada Muhammad. Tiba-tiba setelah beberapa saat Nabi ngomong, terkesima dengan kata-kata Nabi, santun banget. Pemilihan diksinya itu tepat banget. Sampai kemudian dia bilang, tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka dunia daripada Muhammad. Dari benci banget, jadi cinta banget. Langsung dia bilang, ya Muhammad, saya pernah mimpin kamu loh. Gitu ngomongnya. Tadi gak ngomong, diam-diam aja, diam-diam baik. Sekarang, saya pernah mimpiin kamu loh katanya Sampai curhat, saya pernah mimpiin kamu loh. Mimpi gimana? Saya pernah mimpi tiba-tiba di atas kota Madinah Ada rembulan, sempurna, bulat, terang, jelas Lalu jatuh ke pangkuan saya Itu kan mimpi romantis banget ya Jatuh ke pangkuan, saya dan kata suami saya Itu maksudnya saya nanti akan dinikahi oleh engkau Muhammad Tapi saya ditampar oleh suami saya Ya iyalah, lo mimpi gitu ceritakan suami ya pasti Masih mending ditampar Wah, nih bahaya nih selingkuh dalam mimpi. Cik. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Sofia karena memang Allah sudah memilihkan Sofia untuk uh, Rasulullah. Saking istimewanya Sofia ini, karena orang yang menikahi Rasulullah itu bukan Rasulullah berhasrat ke dia, enggak. Allah yang berhasrat ke dia. Hasrat apa? Hasrat terhadap kesolehannya. Karena Allah cinta kepada Sofia, ya udah kayaknya enggak ada cowok yang pantas buat Sofia selain Muhammad cinta kepada Aisyah enggak ada cowok yang pantas buat Aisyah selain Muhammad. Cinta kepada Ummu Salamah enggak ada cowok-cowok yang lebih pantas buat Ummu Salamah daripada Muhammad. Jadi, ini cewek-cewek yang di atas rata-rata yang enggak mungkin nikah kalau dengan enggak kalau enggak dengan Nabi Muhammad, akhirnya dijadikan istri roh, Rasul. Kalau ada yang lain datang enggak level. Buktinya apa? Um, Fatimah juga kayak gitu. Ketika ditawarin ke Abu Bakar, Abu Bakar Gimana ya itu tawarin kepada Umar Umar juga kata Rasul Gimana ya Tapi pas Ali Rasul langsung saja Kenapa levelnya hanya untuk Ali Yang paling ideal Fatimah itu Begitu juga istri-istri Nabi Nah artinya apa teman-teman Surakoh Pas dilihat oleh Nabi Mabik ya surakoh Nabi ngomong gitu bukan Eh surakoh Oh dasar lo Alin neraka apa segala macam Enggak Nabi enggak kamu ahli neraka, kamu apa celaka kamu enggak Nabi enggak pernah ngeluarkan kata-kata yang badi, kata-kata yang rendahan. Nabi ini bilang, maafi kaya surokoh, surokoh langsung menjadi <gaya>, tadi pakai pedang terus langsung disadungin disembunyikan di belakang jubah gitu terus dengerin Nabi bilang, ya surokoh gimana kalau misalnya kamu memakai eh, mahkota dan jubahnya kisro, kisro raja Persia kata surokoh, ya raja Persia mau mau mau coba Nabi dalam keadaan lemah. Baru diusir dari kampungnya Nawarin baju jubah Raja Persia Yang gak mungkin didapatkan kecuali menaklukkan negerinya Kan ini gak make sense ya Kayak gak logis gitu kan tawarannya Abu Jahal kemarin nawarin Siapa yang membawa pulang Muhammad hidup atau mati gua kasih 100 ekor onta 1 ekor onta Kalau onta yang dipakai keluar negeri Harganya 200 juta Kali 100 Berapa puluh M kan? Dan Abu Jahal punya itu Ada ribuan ekor onta yang dia punya Karena orang kaya Surakoh tiba-tiba lupa dengan tawaran Abu Jahal Langsung bilang, mau mau mau Muhammad Saya pakai pakaian jubahnya Raja Persia yaitu Kisra Kalau gitu caranya, halangilah orang yang pengen Mengejar kami, oke oke oke, saya akan halangi Apalagi Muhammad, apa yang bisa saya lakukan Perlu saya dampingin, gak usah kata Rasulullah Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan Surakoh kayak tertegun gitu, loh saya kenapa ya Kayak habis dihipnotis gitu Datang nih gengnya Surakoh mau ngejar Muhammad. Eh Soroko, barengan kita pengen share ini nanti e, Onta kata Soroko, teman-teman, saya udah meriksa semua daerah sini dan kalian tahu saya yang paling jago membaca jejak dan Onta saya yang 4000 cc-nya kan cuma 1500. Artinya paling cepat gitu. Saya enggak enggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. Mereka kan enggak bisa bantah kalau Soroko kan senior gitu kan daripada antar e, dikerjain. Ya udah, balik aja. Nabi bisa selamat. Hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As Siddiq. Kenapa? Melebarkan Allah salih suhuma. Mazanu kabisna'in ya Abu Kenapa? Kamu fikir kita cuma berdua Abu Bakar? Allahu salih suhuma. Allah yang ketiga. Bisa enggak sih kita dalam hidup tu bilang ke istri Mazanu ki isna'in. Kenapa Mama bilang kita cuma berdua? Ma Kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau. Mulai agak khawatir. nih gimana ya. Ini gimana ya. Dalam pekerjaannya. Istrinya bilang. Pah. Mah zon nuka bisnain. Allahu salih suma. Catat kalimat ini nanti. Mah zon bisnain. Gak bisa Ustaz. Bahasa Arab. Susah. Udah bahasa Indonesia aja. Kenapa papa mikir kita cuma berdua pah? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya Allah yang ketiga. Langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang. Tapi Ma. Nah, berarti anak anda zani abdi bi aku tergantung gimana persangkaan hambaku kepadaku libatkan Allah teman-teman dalam niat kita dalam doa kita dalam harapan kita dalam pekerjaan kita pasti Allah bantu.